Pelitar istimewa tuan rumah LMI juga terima kasih, insya Allah dalam segala dukungan yang terbaik kami mencoba, kami memberikan kami ingin bisa menghadirkan suatu bentuk suara yang meriah. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk lagi stamina dollar duaan saya bu. Nella lovers mana suaranya? Nella lovers mana suaranya? Terima kasih ya, bareng bersama-sama dengan AR mater Jugamaat, Berikut ini Berikut Yang ya. Bakal hadir Yang Bakal menyapa Sodara, Ada Nela Ka Risma. Yeah, yeah. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey. Hey,